Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu Subhanahu wa Taala. Hamdan yaufi ni ama houya kafi manzida. Ya Rabbana, alhamdulillah ma yang bagi lijalari wajahikah wa dini sultanik. Subhana kallanufsina an alayka anta kama atanayta ala nafsik falakal hamdu walakal shukru ala dhalik Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa syafiina wa maulana sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya rabbana alif bayna qulubina wahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur Allahumma innana du'afa fa wa innana adhilla fa'izzna wa innana fuqara fa aghnina Allahu akfini halalikan haramika wa aghnina fadlika amman siwak Allahumma ya rabbana inna radina bikarram wa bil islam dinna wa bi sayidina muhammadin nabiyya amma ba'du alhamdulillah para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah insyaallah yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah alhamdulillah kita Senantiasa di dalam nikmat Allah, rahmat Allah Hingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita Tolabul ilmi kita Artinya kita senantiasa di dalam ridu Allah Karena yang menjalankan perintah Allah adalah senantiasa di dalam ridu Allah Yang melanggar Allah itu yang berada di dalam murka Allah menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak ada batasnya kecuali nanti sudah kita diantarkan ke kubur kita maka saat itu sudah tidak wajib belajar lagi tidak ada batas enggak ada orang istilahnya sudah cukup ilmu alim enggak ada belajar lagi tidak ada semua dari kita yang pandai yang bodoh wajib terus-terus dan terus belajar. Diya sebutkan bahasanya belajar itu adalah minal mahdi ilal hadi mulai dari orang anak itu dalam timangan ibundanya hingga ia masuk liang lahat maka tetap yang namanya belajar itu adalah wajib. Baik kita akan memulai dengan mengkotimah fikih ya. Fikih kita kemarin sudah berbicara tentang air air yang mustahal dan air yang sudah bercampur yang nggak bisa dipakai intinya untuk pakai wudu adalah air asli yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun dan yang air yang tidak atau belum dipakai untuk wudu kemarin ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci ada dua yang ya sudah jelas kemarin yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dengan syarat-syaratnya yang kedua adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci untuk atau mandi besar basuhan yang pertama dengan syarat-syaratnya air mustakmal selesai air mustakmal ya selesai mustakmal izalatin ajasi sudah semua baik kita masuk kepada air yang ketiga air mutanacis air yang kena nacis bagaimana air itu bisa disebut air yang mutanacis air yang terkena nacis aslinya itu air asli yang boleh dipakai akan tetapi terkena nacis sehingga hukumnya menjadi nacis terkena nacis ada dua macam air Ada air sedikit Ada air banyak Ya Air sedikit adalah air yang kurang dari Dua kullah Dua kullah itu diperkirakan 213 liter Ya 213 liter atau 216 liter ulama Bidah dalam hal ini atau mungkin kalau kita pakai ukuran Bak 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi Jadi kalau kita punya bak di rumah kita Lebarnya 60, setengah meter lebih dikit Panjangnya 60, tingginya 60, penuh itu lebih dari 2 kolah Sudah sudah 2 kolah kalau ternyata kolamnya lebih gede dari itu ya berarti lebih Ini yang ada di dalam matahab kita Imam Syafi'i Nah, Kalau air kurang dari 2 kolam, kurang dari 213 liter namanya air sedikit Yang cukup 13 liter atau lebih namanya air banyak Kalau air sedikit Yang pertama kita bahas air sedikit yang, yang, yang suci Air sedikit yang suci, air asli yang mestinya yang boleh dipakai wudu. tapi tiba-tiba berubah najis, karena air yang suci dan mensucikan, jika kurang dari dua kolah lalu kejatuhan najis, maka hukum air tersebut menjadi najis. Biarpun Air tidak, tidak berubah, berubah, berubah Warna dan, dan sifatnya. sifatnya Ya misal Air 100 liter Asal Satu baklah anggap saja Air satu bak, satu bak. ya banget allah 113 atau 213, 213. Kalau ada air lalu kejatuhan najis, lah najisnya itu najis bersih misalnya, ada najis bersih ya, ada ya, aja najis tapi bersih, misalnya. tikus. Tapi tikusnya itu tikus dirawat bagus. Lalu mati itu tikus. Setelah tikus mati kan jadi bangkai ya? Bangkai adalah nah Lah kok jatuh ke air kita yang di bak itu baru jatuh langsung kita angkat. Airnya tidak berubah. Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, biarpun tidak berubah tetap najis. Jadi air sedikit kemasukan najis akan menjadi najis, biarpun tidak berubah. Karena air sedikit itu lemah. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, lain dengan madhabnya Imam Malik tak ada begitu begitu tu. Kalau tidak berubah ya masih suci. Misalnya air sedikit kemasukan bangkai maka tetap suci biarpun kena najis asalkan tidak berubah tapi kita berbicara tentang madhab kita Imam Syafi'i misalnya ibu punya kerudung, kerudung itu kalau kena kencing najis atau tidak tapi sudah lama kering berarti kerudungnya tetap bersih kan Berat, tapi biarpun bersih belum pernah disucikan berarti ada najis ya Nah, tak tahu kita punya air sedikit, kemudian kerudung itu kita masukkan ke bak, berarti baknya kemasukan najis. Kalau baknya tadi kurang dari dua kula, maka bak yang kemasukan kerudung, kalau kerudung kita angkat, biarpun airnya masih bersih, maka hukumnya apa? Najis. Itu di dalam hadab kita hadab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu selesai ya bu air sedikit kalau kemasukan najis maka menjadi najis kalau air banyak kolam gede kemasukan najis gak apa-apa bu gak berubah ada kolam kemasukan bangkai kerbau, tapi gak berubah ngutuk saja di atasnya. Sebelum bangkainya itu busuk ya. Kalau sudah busuk berubah nanti gak bisa jadi najis. Jadi kalau air banyak itu kuat. Kalau air banyak kemasukan najis asal tidak berubah maka tidak najis. Tapi kalau berubah. Air satu kolam. Kemasukan kotoran manusia satu quintal. Misal. Berubah gak kira-kira. Berubah misalnya. Kalau berubah setengah kuning jadi najis. Tapi kalau kemasukan dua kilo aja tidak najis karena kalau asalkan tidak berubah ya ukurannya kalau air banyak apa berubah atau tidak kalau tidak berubah maka tidak najis. Kalau berubah, najis kalau berubah najis kalau air banyak tapi kalau air sedikit biarpun tidak berubah tetap najis selesai ya ini air jenis ketiga maka air kalau sudah menjadi air najis enggak boleh pakai wudhu kalau nyiprat ke baju kita baju kita jadi najis hukumnya muta najis terkena najis selesai air ada suci mensucikan yang kedua air suci tapi nggak bisa mensucikan air yang bekas wuduk pertama basuhan pertama mandi basuhan pertama hari yang bercampur dengan sesuatu yang suci ya tidak boleh dipakai wuduk lagi tapi boleh dipasuki, dibikin masakan suci ya suci tapi tidak bisa mensucikannya kemudian yang terakhir adalah air najis itu saja ada nanti air makroh musyamas dan sebagainya karena di Indonesia tidak bukan negeri panas enggak usah dibahas nanti ada di dalam itu air musyamas air yang kena matahari maka hukumnya makroh kalau di tempat yang panas kemudian di tembaga di ini masih banyak tapi di sini enggak ada di Indonesia tidak ada air musyamas selesai jadi tiga air saja yang kita ketahui Nah untuk air yang terkena najis mungkin kita mengingatkan hati-hati kemarin sudah ya kalau ibu mau menyucikan baju yang kena najis orang harus tahu ya baju kena najis sama bukan najis najis itu harus jelas kencing kotoran manusia kotoran ayam kotoran ini menurut mata kita itu najis ya kalau hanya sekedar kotor belum tentu najis kotor belum tentu najis Bu para bapak kena kopi kena tumpahan susu kena lumpur kejatuhan mangga busuk itu semuanya tidak najis jadi kalau kita mau ke masjid kalau ada mangga busuk jatuh di baju kita tenang saja tetap sah sholatnya jangan pusing orang harus tahu apa itu najis lagi di pinggir jalan lagi mau ke masjid Ya Allah ada mobil bau antar ngebut Buk, tak bunt, taunya apa muncrat ke kita yuk Allah bajunya jadi batik Enggak teng -teng -teng. najis bu jangan pusing teng -teng. itu bukan kencing teng -teng. kok siapa teng -teng. bilang kencing teng -teng. di pinggir jalan teng -teng. Nah, ini kita harus tahu membedakan antara kotor dengan najis teng -teng. kalau kotor belum tentu lumpur najis teng -teng. ibu lagi ke sawah kecebur lumpur, lumpur. mau sholat sholat, sholat aja nggak apa-apa lumpur tidak najis harus yakin ini nggak ada lumpur najis siapa bilang lumpur najis Lumpur kalau kering jadi debu malah bisa pakai bersuci tayamum kok. Ini biasanya karena tidak ngerti gara-gara kotor, tidilan nacis. Kotor lain nacis lain. Jadi hampir sebetulnya kita ini nggak punya baju nacis ya. Hampir tidak punya baju nacis. Kalau kita nyuci baju, rata-rata itu baju kotor bukan baju nacis. Sebab jarang masa ada orang tua kencing di baju kan? Nggak ada ya kencing di celana ada paling yang najis adalah celananya anak-anak kecil aja. Jadi ibu-ibu bapak-bapak jarang punya baju najis. Karena kebodohan tentang ini banyak orang meninggalkan salat karena dipikir najis padahal tidak najis. Kenapa enggak salat? Baju saya najis semua. Saya bingung memangnya kencing di celana orang itu ya. Suruh salat katanya aduh baju saya pada najis semua ini meluk anjing apa gulung di kandang kambing atau bagaimana kok bisa najis semua ini heran maka ilmu ini penting nggak najis kecuali yakin tadi ketimpa kotoran jelas bu ya maka enak di dalam pepergian pun nyaman jadi pepergian jangan sampai membawa najis kalau najis ngapain dipakai kan begitu sampai nanti kita ajari bagaimana istinja yang benar jangan sampai orang itu gara-gara kencing kena najis nanti insyaallah langsung kita sambung babnya istinja dengan tisu itu mensucikan itu membersihkan nggak usah pusing-pusing bisa -pusing. tisu 1000 1000 kencing nggak ada air nggak ada apa-apa dilap dengan tisu kering nggak masalah nggak usah bilang najis hanya kalau tidak punya ilmu betul-betul mengheran kalau orang ngerti ilmu, melihat orang yang tidak ilmu itu bingung. Masa celana najis? Ibu-ibu celananya najis. Ini bagaimana kok bisa najis semuanya itu? Apa enggak ngerti caranya istinja ya. enggak ketemu air? Tidak harus pakai air, pakai batu, pakai tisu. Itu bisa bahkan Baik, jangan sampai, sampai kita oui, itu mois. habis kesising mohon maaf para bapak-bapak langsung dinaikkan celananya karena itu haram tak tumbuh bina jasah pelepotan dengan Muhammad, najis haram tolong dilap dengan bina, tisu atau apa saja atau asli, dengan batu yang muka, muka, kering deres nanti enggak usah pusing. pusing jadi mudah karena ya. kita ya, harus membedakan baju kotor tidak najis jadi biarpun ibu ini Masya Allah punya baju dipakai okay ada orang punya baju 12, banyak sekali sih. ya. 12 bajunya, tapi makainya Bu Januari 1, Februari 1 aja. Nah, sebulan aduh warnanya kayak apa itu kira-kira? Biarpun begitu tetap suci ya. Enggak ada masalah, suci. Enggak usah pusing ini yang harus kita karena ilmu masalah najis ini kadang-kadang orang gara-gara bingung ilmu masalah najis sholatnya jarang selesai nah kalau begitu Bu waktu ibu nyuci baju kan harus bisa membedakan mana yang kena najis mana yang nah, yang jelas kena najis tadi kena kencingnya didik dibisah Bu tolong ini kena ini tolong dibisah yang jelas-jelas suci hanya kotor saja dibisah yang enggak tahu ini najis atau enggak, masukkan ke yang suci. Enggak usah pusing-pusing. Yang yakin saja kena najis itu yang dipisah. Agak hati-hati. Kalau yang sudah suci, beres. Nah, kalau suci, gampang. Ibu, masukkan bak, kasih air, sabun, waduk, selesai. Tapi yang kena najis ini ada sedikit hati-hati. Ya, Dipisah. Yang najis kan sedikit Ya, didahulukan saja yang najis biar beres semuanya caranya bu kalau yang kena nacis kalau, kalau campur Alhamdulillah kemarin ada yang tanya dari salah satu Ustadz ini adalah masukan gimana kalau langsung dicampur sabun itu kan bisa menjadi kacau ya misalnya airnya sedikit lalu kena sabun sabunnya akan merubah warnanya merubah rasanya otomatis air itu adalah kan mutan nacis karena kena nacis Bagaimana nah, ini ada masukan baru pertanyaan baru tapi ini perlu dihadirkan jadi cara mencucikannya Bu begini kalau baju kena najis taruh bak kalau airnya sedikit Bu kalau air kita itu sedikit tidak banyak maksudnya sedikit itu kurang dari dua gula kalau kita punya air cuma dua timba tiga timba tolong baju yang, yang kena najis, yang najis itu diletakkan, diletakkan di bak, bak kemudian airnya yang dituangkan airnya, airnya yang, dituangkan. yang dituangkan sebab, sebab kalau yang air yang didatengin yang bajunya yang kita cemplungkan di, di air airnya langsung berubah jadi najis sebab air kemasukan najis jis, jis, jis. Tapi, jis, jis, jis. tapi kalau, kalau baju kena najis dimasuki air enggak rusak, rusak airnya ya, ya, ya. bu. Nah caranya bu, kalau kena racis kayak ke kencing dan sebagainya, kalau empup itu kan dikeringin disisih pisah dulu kan dibuang dulu ya. Itu taruh di bak, kemudian air dituangkan. Yang penting itu sudah menggenang, nenggelamkan baju tersebut ya. Asalkan bajunya sudah tenggelam, digoyang sedikit saja itu sudah suci. Enggak harus ngoper, numpah kan. Sebelum dikasih sabun. Jadi sudah kita uh, air apa baju itu kita masuki air langsung suci. Karena apa? Airnya yang datang ya. Asalkan airnya datang, kita goyang-goyang, kita gosok-gosok itu suci. Itu baju. Setelah baju itu suci, Ibu taruh sabun di atasnya. Berarti sabun itu bukan untuk mensucikan, untuk membersihkan saja. Sementara airnya kan sudah suci. Tapi kalau sabunnya diletakkan di bajunya dulu ya. Sabunnya diletakkan di baju dahulu Kemudian setelah itu kita siram air airnya sedikit, maka ketahuilah sabun itu kan bercampur dengan najis, maka muta najis, nah itu repot nanti membersihkannya, sehingga terus ada bau ada ini, maka ada kotor apa, ada sisa-sisa sabunnya, maka nanti susah membersihkannya, jadi disucikan dulu. Kemudian najis itu dipisah antara najis yang, yang tebal, warna, dan, dan tidak. Itu kalau bisa dipisah. Yang berwarna dibersihkan dulu. Jadi ya, enak kita kerjanya enggak ya, repot ya. Ya, ya, ya. Kalau baju suci enggak ya, ada ya, ya. ya, ya. masalah bu. Seandainya baju suci, baju kotor, taruh di mesin cuci, diputer, selesai. Enggak pakai air macam-macam sudah. Karena suci. Sabun suci. Enggak ada istilah mensucikannya. Dibilas, enggak pakai bilas bilasan selesai ini kadang-kadang orang enggak ngerti ya sebagian di kampung itu kalau menyu menyuci kebaju harus sampai meloper ya harus sampai tumpah-tumpah itu tidak ada bu kalau banyak air mah enak bebas tapi kalau tidak punya air dari mana nanti airnya sudah dicelangkan dalam bab masalah izalatun najasa yang penting air itu datang digoyang sedikit itu sudah beres suci air itu Ya, dia selesai Insyaallah kalau kurang jelas nanti tanyakan bu jadi tolong baju-baju najis itu dibersihkan dulu caranya adalah air di taruh di bak kemudian apa apa-apa bak apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa. bajunya taruh di bak baju yang kena najis baru dituangin air setelah dituangin air bu kalau mau diangkat diangkat setelah diangkat dicampur sama baju yang lainnya karena ini sudah suci beres selesai enggak usah maaf. susah lalu ya berkata dengan ibu yang di belakang bu, bu kalau ada ayam orang ayam lagi ayam ngapain ya ke sawah atau ke pasar bu, kepleset bu kepleset jatuh becek di pasar sana bu kira-kira boleh gak sholat dengan baju kena lumpur di pasar bu, bu. boleh ya yang lumpur suci kok bekas buah busuk. Jadi kita harus yakin mana yang najis, mana yang suci. Kecuali jatuh di tempat kencingnya orang. Lah ini lain cerita ya. Kalau ada bu di kamar mandi ini sering orang kena was Di kamar mandi Bu baru gantung baju sama anduk jatuh di kamar mandi najis atau enggak najis? Kok bisa? Kenapa Bu najis? Memangnya semua orang tidak pernah nyiram kalau kencing ya? Orang kalau ke kamar mandi disiram atau enggak, Bu? Kalau disiram bagaimana, suci, suci. Ibu ndak usah was-was. Kalau jatuh, biarpun basah, suci. Sebab umumnya orang berakal. Kalau ke kamar mandi, kencing disiram hanya kucing sama anjing yang tidak disiram. Nah ini harus bingung jatuh, sebelum di, ambil yang baru lagi. Setelah itu dipasang atau jatuh lagi karena gantungnya miring ini sudah. Ada. Sampai lima kali karena bodoh bingung nyuci baju terus. Sudahlah kalau jatuh di kamar mandi, biarpun di kamar mandi. Ya, ya, nah, ya, jis, ya, karena ya, umumnya ya, orang ya, kalau ke kamar mandi pasti iram selesai kok susah penyakit was-was laki lagi kalau masalahnya enggak nyaman lain cerita masa pakai baju sebulan masa sekali gantinya kan yang nggak enak A yang nggak enak, enak ya, bukan yang pakai temennya itu bukan gitu aja selesai itu masalah mensucikan hadis apa najis yang ketiga Insyaallah besok masuk bab buduk-buduk satu-satu gitu kalau insyaallah kita membaca kitab tajritus sore kita sudah sampai mana Fadal sesuatu Bismillahirrahmanirrahim <tik> Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asufi al-anbiya al من <tosolo> سنادكم من فضل ودوئه فأياتا مسحون به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذهر رقعتين والأشر رقعتين وبين يديه أنزة أن أبي جحيفر رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بودوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل ودوئه فيتمسحون به فسل النبي صلى الله عليه وسلم الذهر رقعتين والأسر رقعتين وبين يتاهي أنسة أن أبي جحيف رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بي وضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والاسر ركعتين وبين يديه عنجد السلام بسم الله الرحمن الرحيم حديث قول بسم الله الرحمن الرحيم تعالى فالله ini hadis diriwayatkan dari Nabi Juhayfa radhiyallahu anhu. Dia beliau berkata, "Koraja alena Nabi Muhammad keluar kepada kami. Koraja alena keluar kepada kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilah jiroti di siang hari, pertengahan siang. Di suatu siang Nabi Muhammad keluar. Ini kebetulan beliau dengan Nabi Muhammad ada di perjalanan." perjalanan antara Makkah dan Madinah. Antara Makkah dengan Madinah. Setelah berada di tiba-tiba Nabi Muhammad keluar atau mungkin berkemah atau apa tiba-tiba Nabi Muhammad datang ke tengah-tengah mereka. Fa utiya bu'in lalu didatangkan air wudu untuk Nabi Muhammad. Patah doa, lalu Nabi Muhammad berwuduk. Pajalannasu maka manusia-manusia para sahabat itu yakhuuna mengambil minfot liwaldu ihi sisa atau bekas wuduknya Nabi Muhammad saw. Fayatmasahuuna lalu mengusap-usap dari bekas wuduknya tersebut. Fa ya sahuna lalu mengusap dengan telapak tangannya diusapkan ke tubuh mereka bihi dengan bekas wudunya Nabi Muhammad. Fa shalla kemudian Nabi Muhammad sallallahu salat al salat al dzuhur zuhur raka'ataini dua rakaat wal 'ashr dan asar raka'ataini dua rakaat. Mubayyinayadehi anazatun dan dihadapan Nabi Muhammad ada tongkat yang ditancapkan. Di sini banyak hikmah hukum dari sini. Yang pertama adalah meladeni orang yang dimuliakan. Para sahabat Nabi Nabi Muhammad keluar langsung. Ditawarkan air butuh Didatangkan air butuh Artinya kepada orang tua dan sebagainya Dan dianjurkan memang mengonyodorkan alat ibadah Kalau sudah mendekati waktu sholat Mengajak untuk sholat Yang kedua adalah Ngambil barokah Dari bekas wudu, ya Nabi Muhammad Jadi bekas butuh Nabi Muhammad Cipratan air itu direbut oleh para sahabat Nabi Diusap-usap jangan seperti orang akhir zaman ngambil barokah syirik akan kacau nanti berarti ini harus dibuang hati-hati sekali begini ya ini orang ngambil barokah jadi bekas sisa wuduknya Nabi Muhammad diambil lalu diusap-usapkan jadi ngambil barokah dengan Nabi Muhammad itu diperkenankan karena apa kerana Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai oleh Allah akan turun barokah rahmat pada Nabi Muhammad. Jadi kita mengambil barokah melalui Nabi Muhammad. Maka pun kita boleh mengambil barokah dari orang yang kita duga dicintai oleh Allah. Karena orang soleh itu kedatangan rahmat terus. Nabi Muhammad paling solehnya orang soleh. Diberi barokah terus oleh Allah. Maka kita mengambil barokah dari Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad boleh atau tidak. Ya yang benar orang soleh. Ada penjahat besar di sebuah kampung lalu mati. Ada orang yang barokah? Ya tidak ada. Sebab orang yang barokah itu menurut kita ini adalah ya umumnya orang yang dianggap wali. Wali soleh. Orang ahli ilmu, ahli ibadah dekat kepada Allah lalu kita mengambil barokah. Tabaruk, misalnya dengan ini ada orang pintar buat cerita kita ingat Habib Hussein Al Mokhtar. Ada orang ngambil barokah ke rumahnya Kiai, lalu minta bajunya Kiai. Bisa habis bajunya Kiai diambil barokahnya ya. <laughs> Sebegian, kalau ingin ambil Barokah ente ambil dulu dia sama tengahnya. Habib itu orangnya baik kalau diminta pasti dikasih ente yang tahu kalau datang ke Habib itu ente bawa yang lebih bagus baru ambil yang jelek ente ngambil tak ngasih kasihan Habibnya Barokah Ya pasti dikasih seorang soleh nggak mungkin nolak barokah Iya habis besok jubahnya acurban mana ambil barokah sama orang sepana nggak punya sorban <laughs> kalau mau ambil barokah ambil yang bagus dari toko itu berikan kepada Habib baru nanti ambil yang jelek yang sudah rusak-rusak itu baru benar barokah <laughs> alasan barokah ngumpulkan sarungnya Kiai ya, akhirnya jualan sarung <laughs> nah, nggak ambil barokah boleh barokah hanya orang soleh ini banyak contohnya rasa nabi ngambil bar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak masih oh hadis-hadis berkenaan dengan barakah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pipi diambil barakah oleh Sayyidah Hafsah. Kanat jubah tu Nabi mahjat jubah tu. Jubah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Aisyah fa lamma kubi dhat qubat tuha. fa inni ghasaltuha astashfi biha limardona ini adalah hadis sahih sayyidah hafsah berserita jubahnya rasulullah itu dulu dipegang oleh aisyah waktu aisyah siti aisyah meninggal aku pegang biasanya aku cuci untuk aku jadikan obat oh boleh ambil barokah ya bukan barokah dengan gong ya Bukan senjata yang aneh-aneh bukan? Barokah dengan bekasnya orang-orang soleh. Dan ini contoh. Fasallah Nabi ini yang ketiga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini wala Asrul rokaat ini. Sholat dua rokaatlah ini bu. Coba ilmu ini diamalkan. Yang ketiga kalau dalam bepergian tolong kalau sholat itu dikosor aja. Itu sunnah lebih bagus pahalanya lebih banyak. Asalkan tujuan perjalanan anda itu tujuannya lebih dari 84 kilo, tujuannya Pekalongan. Kalau ibu mau pergi ke Pekalongan, maka ibu boleh mengkosor solat asalkan ibu sudah keluar dari kotanya, sampai tegal brebes, mampir solat duhur langsung saja solat duhur dua rakaat digabung sama asar dua rakaat itu banyak lebih banyak daripada yang empat rakaat, karena ini sunnah. Oh enggak enak saya sudah biasa empat rakaat Empat ajalah Go. Belum. Go. Nah ini kadang-kadang orang begitu Dan sholat itu gampang kan jamak sekalian biar nyaman Jadi kalau sudah kita mampir di berbes Sholat tuhur, waktu tuhur sekalian sama asarnya selesai Habis itu enggak mikir lagi atau kalau berpesega ada tempat mampir sudah nanti aja di Pekalongan diakhirkan sama asar namanya jamak tak enak itu lebih bagus. Sudipudahkan begitu nggak mengambil Inna Allah yuhibu antuk kama yuhibu antuk ta'azhimuhu Nabi Muhammad itu seneng kalau Allah itu seneng kalau kemurahannya itu diamalkan oleh hamba-hambanya Jadi diamalkan bu ya ini mengkosor solat ya. Mengkosor sholat caranya gimana niatnya? niatnya aduh, nggak usah repot-repot bu, gini aja. Ya Allah, saya mau kosor sholat. Allahu akbar. Dua rakaat tuhur nih. Jangan pakai bahasa Arab doa doamu. Niatnya nanti kalau nggak hafal tambah. Pokoknya saya mau kosor dua rakaat beres. Usuli fortutuhri rokati kosati maal asri. Ya Allah, akhirnya nggak sholat nanti. Sudahlah, dibatin saja. Ya Allah, saya mau sholat tuhur saat sama jamaah sama asar sekalian. Allahu akbar beres. Sah nggak usah ruwet-ruwet yang penting hatinya niat kalau bisa nanti sambil belajar niatnya pakai bahasa Arab ruat apapun boleh dengan niat dalam hati dalam bahasa Indonesia ruat usah susah-susah ruat susah, ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ruat ya Jadi berkian jauh yang tujuannya mencapai 80 km. Mau ke Jakarta sama? Boleh. Jakarta adalah jauh lebih dari 84 km. Selesai. Yang keempat, keempat ya. Yang diambil dari hadis ini adalah wa anazatun di hadapannya itu ada tongkat. Ini termasuk salah satu sunnah nabi Yang sering ditinggalkan oleh orang-orang yang suka tahlilan sama suka muludan itu Akidahnya benar Tapi paling jarang jalankan sunnah nabi diantaranya ini Bikin pembatas dalam sholat sama ngatur barisan Itu kita paling tledor Coba dilihat masjidnya orang-orang NU NO itu ya Masjidnya orang-orang kita itu shofnya itu gak karuan jauh-jauh kalau shofnya yang rapat begitu loh yang ya, bagus begitu itu sunnahnya nabi hadis sahih sawwu shufakum fa innatasyaasafa fi mitaami sholat hadis sahih imam rasulullah menyuruh tolong dirapatkan barisannya jangan kalah sama ahli bidah itu orang yang lain malah bagus dalam urusan shof kita katanya ahli hak ngurus shof gak bisa Nabi Muhammad kalau mau ngatur barisan di dalam sholat kayak ngatur dalam perang, tolong para jamaah, para imam itu begitu sunnah. Bahkan mengucapkan kalimat sawu sufu fukum, kalau bahasa jawanya pak luruskan sampiannya yisopi, sama. Nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak bisa bahasa Arabnya luruskan pak ya, itu sunnah. Ini diamalkan, jarang ini diamalkan, kadang-kadang diajak ngelurusin, ngajak berantem, tarik -tarian, ya rapatkan ya, cuman jangan sampai nginjek jentiknya orang itu orang nggak beres juga ini terlalu fanatik untuk meluruskan, nginjek jentiknya orang diinjak ditarik diinjak lagi diinjak lagi kayak mau main bola itu, kayak kiper. enggak, bukan gitu, jadi berdiri dan antara kaki dengan kaki itu sejengkal, jangan terlalu jauh begitu mengkangkannya itu. Sejengkal itu segini loh ya, jadi tegap nanti. Kalau terlalu jauh ya kayak orang mau benar-bener kiper itu nanti. Kalau mepet, goyang-goyang nanti kayak mau runtuh ya. Paling tepat adalah berdiri sebegini. Sejengkal. Untuk perempuan agak dirapatkan sedikit karena yang layak dengan sifatnya perempuan agak rapat sedikit. Termasuk nih, ini. Tolong diurus. Kemudian yang kedua ini, ini yang sering dilupakan sutroh. Padahal setiap tahun itu ada yang baca bulung-bulung marom. Di bulung-bulung marom sangat jelas hadisnya. Jangan kan bulung marom, ada fatul muinnya Ada. Ustadz yang baca fatul muin ini paling langgar ini. Sutrah musalli itu kalau sholat tolong menghadap ke tiang, tembok. Kalau tidak ada ke orang, kalau tidak ada bikin sesuatu. Yang wajib itu apa? Imam sama orang sholat sendiri. Kalau makmum ikut imam. Jadi kalau kita sholat sendiri, di tengah, di masjid hamparan luas, di tengah. Tidak ada tiang di depannya, tidak ada tanda di depannya. Katanya Pak Ustadz Fathul Mo'in, pasti tidur waktu ngajar atau belajarnya dulu. Padahal sunnah nabi, ini hadis Sahih ini jelas di kampuk khori muslim. Tolong membuat namanya sutroh, sutroh itu pembatas biar orang tahu sehingga tempat sujud kita tidak diinjek-injek sama orang. Jadi kita membuat sutrat musalli dan dianjurkan sutrat itu agak miring ke kanan atau mengirim ke kiri. Tidak pas, kalau pas sekali jadi ada masalah. Jadi buat sesuatu di depannya, diperkirakan itu orang jadi faham, tahu oh ini lagi sholat. Coba kalau kita lagi sholat di tengah-tengah, dipikirlah ngapain berdiri di sini ya? Apalagi di tempat yang orang sering lalu-lalang, dipikirkan tanda nanti orang akan enggak lewat. Dan setelah kita membuat sutra yang benar, maka nanti kalau ada orang lewat di depan kita sunnah didorong, ditahan. Jadi sunnahnya menahan itu kapan? Kalau ada orang, itu orang sholat itu sudah membuat pembatas. Kalau kita yang trader belum suka membuat pembatas dorong, nanti bakal berantem. Orang nggak tahu gini gini terus sholatnya nanti ya? Nggak benar itu. Yang salah yang sholat kalau sholat bikin pembatas. Makanya kalau ada orang sholat Di tengah-tengah gak bikin pembatas Tidak haram dilewati depannya Dia sendiri tredor, ngapain begitu Jadi tolong ini diperhatikan Kalau sholat bikin pembatas di depannya Pembatas itu yang paling sempurna Adalah pulutai dirok Tingginya itu 2 per 3 dirak Sekitar 40 atau 30 sentian Tingginya Jauhnya dari kita, jangan lebih dari 3 dirak 3 dirak itu adalah em 4 kali 3 4 120 meter eh 120 m 120 cm. 100 meter, Pokoknya sesukup tempat mat sujud. Jangan terlalu jauh. begini ya, segini ya. ya. Ini. Ya begini nih, harus ada pembatasnya yang tinggi begitu. Bikin pembatas kalau enggak apa kardus diberdirikan bantal atau biasanya orang-orang saleh ngerti. Saking baiknya orang sudah kita bikin sutro katanya, dipinggirin ini ya Allah ngaji di mana ini pinggirin masa orang sholat kok nyembah ke bantal siapa ya nyembah kebantal kita bukan nyembah ka'bah kita menghadap ke ka'bah dia bikin sutra ini pembatas ini termasuk yang paling sering dilupakan orang-orang kita mohon maaf sudah santri lama tuh sholat sendirian cobalah di belakangnya orang-orangnya yang kita jadikan sutra atau tembok atau sawari para sahabat nabi yabdadiru yabdadiru yabdadiru yabdadiru, yabdadiru, yabdadiru, yabdadiru. yabdadiru, yabdadiru bersegera irasawari ke tembok kau tiang-tiang mubadaroh bersegera ke sawari ini. jadi ngambil tempat ini, kalau tidak di belakangnya orang kalau tidak bikin pembatas kalau sudah repot paling rendahnya cara tolong bikin pembatas di garis gitu atau minimal sorban diturunin biar tahu atau sajadah ya. sajadah itu sebetulnya ya Baik, baik tapi ada baik. tidak baik kadang-kadang gambarnya macam-macam ya jadi bikin pembatas paling minimal itu Dibikin. tapi belum sampai derajat sunnah sempurna itu ya bikin pembatas. Paling, pembatas. pembatas paling bagus adalah selagi masih ada tembok kosong tembok. Tembok. Tembok. tembok ngadep ke tembok atau ngadep tembok. ke tiang ya, ya. itu yang ya, paling tepat kalau sudah tidak ada minimal lah bikin sorban kita atau apa saja kita kasih pembatas agar orang tahu ini adalah sutroh musalli pembatas bagi orang sholat yang sering dilupakan oleh orang kita. Ini adalah penting jangan sampai kayak begitu dilalaikan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh. Atau tadi sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ansaib bin Zaid, Ansaib bin Yazidul Rabiul Aanhu, kata zahabat di kholati ilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakolat ya Rasulullah, ina bni ukti waqiyun, fmasah rasi wa daali bilbarokati, sumatawat doa, pasarib tu min wudu aihi, fakumtu khalfazohrihi, fana tur tu ilah kota min buwati Misla Rizi Misla Rizril Hajalati Ana Sa'ib Radi bin Yazid Radiyallahu Anhu Qala zahbat bi Khalati lan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faqalat Ya rasulullah Inna bni Ukhti Waqi'un Famassaha Ra'si Wa Da'i Bil Barakati Thumma Tawallat Wa Min Wad'ihi pakum tu hal bal Zahrihe panah dar tu ilah khatamin buwa di ilah baina katibahim mislah rizzi mislah rizil hajjalati mislah zir zir lil hajjalati ansa ibn Yazid radhiyallahu anhu kata zahbat bi halati ila Nabi saw. Fakalat ya Rasul Allah inna abna ahti wa wa mazsaha ra'asi wa da'ali bilbarakati summa tawaddu'a fashariftu min wadu'ihi wa kuntu khalfa zuhrihi wa nadhartu ila khata min nubuwati baina katifaihi misla zirril hajalati diriwayatkan dari Anisa binti Yazid radhiyallahu anhu qala beliau berkata Sa'ib bin Yazid berkata dzahabtu bi khala khalatī bibikku ngajakku pergi ila nabi kepada Rasulullah Aku dibawa bibikku pergi ke Rasulullah Faqalat ibibikku ngadu kepada Rasulullah ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inabna ukti ponakanku ini anak adik kakak perempuanku sudah dipenuh. Ponakan itu tu wakihun kakinya itu keple ke seliob kepleset begitu sakit kakinya. Datangnya ke ulama, ya. minta doa. Famasaharok si kemudian Nabi Muhammad mengusap kepala. Wa ta'ali bil barakati mendoakanku agar mendapatkan barokah. Tsumma tawaddua, kemudian Nabi Muhammad setelah itu berwudu. Fasyritu min wuduihi, lalu aku minum dari air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu lalu aku berdiri khalfadhahrihi di belakang Nabi. Setelah meminum, berdiri di belakang Nabi Muhammad dan lalu aku melihat ila khataminnabiyina kepada setempel kenabian yang ada di pundaknya Nabi Muhammad. Bainakatifi di antara dua pundak di belakang ini di antara dua pundak tengah-tengah itu ada setempel kenabian Nabi Muhammad mil mithlazzirril hajalahti seperti kancing ada satir hajalah itu ada perhiasan satir besar atau Artinya seperti kancing baju tapi yang gede. Kelihatan begitu. Nah di sini banyak yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah membiasakan kalau ada problem itu ke ulama' dulu ya. Ke Nabi Muhammad. Dimintain doa, jangan meremehkan doa. Kalau orang dulu itu kalau sakit itu adalah minta doa orang soleh. Jadi menunjukkan bahwasannya. Minta barokahnya orang solah ini adalah sangat dianjurkan bukan sesuatu yang fitah, bukan sesuatu yang sesat. Dan ini punya makna mendekatkan kepada ulama. Dulu itu masa Allah, orang mau apa saja dibawa ke rumahnya kiai, minta, minta doa, minta doa, minta doa, minta doa. Itu akhirnya anak itu punya keterikatan dengan ulama sehingga yang namanya ulama itu dihormati oleh anak-anak kita. Kalau sudah anak kita menghormati ulama, nanti bakal mudah mendengar ulama. Tapi akhir zaman itu Masya Allah Kalau dulu tuh ada kiai lewat itu Anak-anak main bola itu berhenti semuanya Ada kiai lewat Tapi kalau sekarang ada kiai lewat Anak main bola agak tinggi nendangnya. Nah, Jadi sudah tidak punya adab Karena memang sama bapak ibunya jarang bapak dikenalkan Kepada ulama. ulama Penting mengenalkan ulama itu Dan, Dan jangan meremehkan, julus, duduk Sampai dikatakan ibadah melihat wajahnya ulama Atau duduk di masjidnya ulama Karena apa? Rahmat itu punya kebiasaan. Paling jelasnya barokah itu. Barokah katanya harus nabi saja. Ada mengatakan ini ada barokah, ini ada orang menolak kita membaca, barokah itu hanya boleh kepada nabi saja. Yang bukan nabi enggak boleh ngambil barokah di situ. Berarti orang itu enggak pernah baca Al-Qur'an. Ingat kisahnya Siti Maryam? Siti Maryam kan selalu beribadah di satu tempat ibadah ada orang hebat namanya Nabi Zakaria Nabi, Siti Mariam bukan Nabi Nabi Zakaria itu adalah Nabi hebat, gak punya anak ngelihat keistimewaan Siti Mariam itu, Siti Mariam itu setiap Nabi Zakaria masuk itu kok ada buah waktu musim panas kok ada buah musim dingin di waktu musim dingin kok ada buah musim panas heran Saidina Zakaria Nalik lagi hada Mariam, dari mana kau dapat itu semua Allah yang kasih Inna Allah yarzuqukum ma yasha'u Allah memberi yang seperti ini tanpa hitungan. Kagum Nabi Zakaria waktu Siti Maryam pergi Nabi Zakaria duduk, duduk di tempat, tempat duduknya Siti Maryam Buna da'a Zakaria robbahu Di tempat ibadahnya Siti Maryam itu Nabi Zakaria minta kepada Allah Agar diberi anak dan diberi oleh Allah Nah ini Nabi Zakaria jangan ambil barokah dari Siti Maryam Lah kok ada orang larang Barokah hanya kepada Nabi Muhammad Selain Nabi tidak boleh Lupa ayat suci Al-Quran Orang bingung dimana-mana banyak bu. Nah ini kurang jelas apa Nah itu. Jadi ngambil barokah itu boleh. Tapi yang benar jangan berlebihan. Jangan sampai kuburannya orang mati jadi kerowong, bukan tanah kuburan ya. Bukan tanah kuburan ngambil barokah. Tanah kuburan bisa kena najis bangkai itu. Karena sisa darah. Kalau sudah darah cair, campur tanah bisa saja kalau dibongkar itu najis, bukan tanah kuburan yang dibawa, batu dibawa. Kalau ngambil barokah minta doa. Yaitu. Amen. Kemudian syarif tuh bukan saja diusap ya, yang tadi diusap diminum, masya Allah. Orang dulu tuh bekasnya kiai itu direbut, bekas minumnya, bekas makannya, rebut betul sama kia. si santri itu berebut itu nanti. Sekarang dikasih nggak mau santri. Zaman dulu tuh berebut. Dan kita gak usah terlalu dulu. Zaman kita ini, kalau Habib Hasan Baharun makan sama kita. Itu wiciannya yang buat nyuci tangan itu direbut. Langsung direbut. Jadi begitu, sama kami ngambil barokah, bekas wician tangannya itu adalah direbut sama santirnya untuk minum. Cuman ada satu yang nakal. Ditutup begini sambil minum, dicelupkan tangannya Biar yang lain dapat barokah, ini teman kita. Tapi jadi orang besar di Jawa Tengah. Orang itu memang nakalnya nakal masuk akal biar barokah saya juga diminum orang ini nak setelah itu ketawa-ketawa dia ada intinya ada dididik anak itu untuk seperti itu jadi ngambil barokah masya orang soleh asar solihin bekasnya orang soleh bekas makannya orang soleh sehingga dulu kita waktu zamannya Sheikh Osman Ishak seorang wali besar yang ada di Sawah Bulu di kres Surabaya itu sebetulnya beliau kalau makan bersama Hanya di talam bukan di piring Beliau datang Hanya sekedar makan sedikit itu tuh Kayak diorek-orek tanah tangannya itu Sudah orang senang karena ada itikot keyakinan Seperti itu Barokah dan ada semacam itu Dan barokah itu kapan datang Sesuai dengan keyakinan yang meyakini Biarpun duduk dengan Nabi Muhammad tapi kalau gak meyakini Ada barokah ya kayak Abu Jahal Gak ambil sesuatu barokah apapun Sesuai dengan yang meyakininya selesai kemudian ada khatamun nabiin ada stempel kenabian itu membuktikan bahwasanya itu adalah nabi yang sesungguhnya bahkan diketahui ini oleh orang-orang di luar islam nah, dulu ada seorang rahib ya ada seorang tokoh agama yang bukan dari islam sebelum adanya islam waktu membawa nabi Muhammad nabi Muhammad dibawa ke salam, dihentikan jangan Aku melihat tanda kenabian di dalam punggung di punggungnya ini. Dia bakal jadi nabi. Lebih baik kau bawa pulang. Jadi diketahui oleh semua orang. Tapi lagi-lagi, biarpun orang tahu kalau tidak ada bimbingan sidah, maka orang itu tetap saja mengingkari. Di sini artinya memang ada tanda-tanda secara dohir kenabian Nabi Muhammad secara dohir di jasad Nabi Muhammad sudah ada stempel kenabian. Allah alamiswa. Sampai di sini dulu kita baca kitab riyaul salihin. Qala al-Musannif rahimallahu taala, bihi wa bi wa bi urumikum fid amin ila anqal. Jadi insyaallah untuk pembacaan kitab Bukhari ini tetap kita teruskan. Biarpun ini sebetulnya kelas berat. Kalau tanpa pembimbing sesat baca kitab Bukhari ini. Jadi siang belum diajarkan enggak usah dibaca-baca jadi kitab itu kalau belum diajarkan gak usah dibaca-baca sebab ada hadis ini gak kepake mensuh dihapus oleh hadis ini hukumnya ini, ini. jadi kalau tidak pakai pembimbing bisa tersesat nanti jadi kadang-kadang ada orang pokoknya bukhori muslim beli terjemahan sana kemari kemana-mana bukhori muslim di kampungnya diantemi sama orang kampung karena nyalain orang kampung semua jadi gak bisa cuman kita baca itu kenapa Kenapa kita memilih ini Bukhari ini? Ini adalah talhisnya. Karena apa? Orang ahli fitnah itu sedikit-sedikit Bukhari. Itu. kemana mana gayanya Bukhari. Sebab orang muslim yang punya iman itu kalau sudah di katakan qola Rasulullah itu langsung patuh kan? Kita semuanya ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini orang polos-polos yang baik-baik ini kalau sudah kola Rasulullah enggak bisa ngomong. Apalagi sebutkan ini di Bukhari. Ini. Bakal gedek, oh eh, iya, iya, iya, berubah nanti. Makanya memang ada ahli fitnah yang pakai senjata hebat-hebat, pakai Bukhari muslim. Untuk meracuni umat, maka kita juga pakai. Sudah jelas, ngambil barokah boleh atau tidak? Boleh. Dari mana kita ngambil? Bukhari. Makanya kalau ada orang mengatakan, ngambil barokah tidak boleh, dia tidak kenal imam Bukhari. Selesai. Untuk menanamkan kefanatikan memang dengan buku sepacap ini. Mereka menanamkan kefanatikan dengan kitab Bukhari Ini paling sohinya kitab di dunia Setelah Al-Khore mengerti Sudah dibilang begini Kok masih saja ngambil barokah Kadang-kadang dibalik eh. Kita jelaskan, sudah jelas begini Kurang paham. barokah itu boleh Ada, ngambil barokah Selesai Atis yang ke Empat ah? Arba Rabi'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya takhulul jannata akan masuk surga nanti akwamun kaum, kaum afidatuhum hati mereka" mithlu af idatid seperti hatinya burung hati maknawi ya bukan hati-hati burung mah kecil digoreng enak bukan itu hati maknawi nurani iman tawakalan hatinya seperti hatinya burung ruahu muslim hatinya itu kayak burung itu bagaimana nggak pernah ada burung itu bingung cari rezeki itu tenang aja turu tidur enak itu gak bingung napung di bank mana cari ngelamar kerjaan di mana padahal secara fisik lebih kurang lebih lemah dari kita kita punya tangan dua dia satu kita berpikir bisa macem-macem ya. ya, ya. Jalan aja lillahi ta'ala kesana Ada orang, ada burung-burung pada kesana ngikut Gak ada, pindah lagi Tapi apa yang itu si Sampai disebut kan Pulang keluar itu lapar, gak punya apa-apa Pulang dia Kenyan Dan gak mikir bahawa satu on pulang ke rumah buat besok Gak ada itu Tawakal, kalau memang itu milik saya bakal ada besok Kalau dipanen sama orang, saya cari yang lain Begitu Dan nyantai itu jadi hati maksudnya ini Imam An-Nawawi meng, uh, menghadirkan hadis itu ada orang yang hatinya kayak burung itu cepat masuk surga, tawakalnya luar biasa. Dan tawakal ini adalah otomatis dibarengi dengan usaha. Lihat burung itu tawakal tapi tidak nongkrong di rumah di sarangnya terus kan, keluar, kerja. Maksudnya bekerja lah engkau tapi tawakal harus dibangun. Allah yang membagi rezeki. Rizki itu sudah ada jatahnya. Kalau jatahnya 1 juta sebulan, ya 1 juta. Biarpun jungkir balik, gak tambah. Kalaupun tambah nanti, karena jatahnya sebulan jatuh itu duitnya. Balik lagi 1 juta. Nih. Jadi sudah ada jatah. Kalau jatahnya banyak, ya banyak. Biarpun orangnya enak-enakan ngaji terus. Tapi jatahnya, rizkinya banyak. Yang kerja terus, gak ada jatahnya. Ada begitu, macam-macam sudah ada jatah maka kita bangun ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Bukan berarti setelah tawakal itu nganggur enggak boleh Rasulullah marah ini enggak ceritanya orang laki mau masuk ke masjidnya Nabi Muhammad Ontanya dibiarkan lalu ditanya Ontamu kok kau biarkan enggak diikat Ya tawakal ya Rasulullah dimarahi oleh Rasulullah Iql fa tawakal ikat dulu baru tawakal kerja setelah itu tawakal biar enggak putus asa kalau kerjanya orang sambil tawakal, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin bohong waktu jual beli. Karena tawakal, Allah yang bagi rezeki. Tapi kalau orang nggak tawakal, bingung, aduh ini sudah nawar begini. Aduh, nih. Allah Ditambahi nanti ada sedikit bohong. Oh, Ini pernah kemarin ditawar orang, padahal nggak ada yang nawar. Nah, tambah lagi ini. Sudah nawarnya begini, padahal nggak ada. Sudah mulai kemasukan bohong-bohong. Karena kurang tawakal. Jadi ada orang masuk surga nanti, hatinya seperti burung. Dengan kelemahannya, masya Allah, tawakalnya luar biasa, dan tidak ada burung mati kelaparan. Tapi berita di televisi ada tidak burung lapar? Banyak orang lapar banyak, tapi nggak ada dalam cerita itu ada burung mati kelaparan. Kalau mati ketah tembok, nyawat nyam apa nabrak kawat atau segala macam itu burung nggak ada istilahnya kok burung setelah diperiksa di laboratorium, Waduh mati dalam keadaan lapar, nggak ada itu. Kecuali burung yang sudah dipegang orang lupa tidak dikasih makan itu orangnya yang bikin itu. Kalau burung bebas itu nggak ada burung yang mati kelaparan. Selesai ya, Subhanallah. Jadi kita perlu membangun ketawakalan kita khususnya yang terjun di dunia dakwah. Sederhana ya, kayak apalagi terjun di dunia dakwah ini tawakalnya harus lebih. Bangun masjid, pesantren, itu kalau tidak tawakal, pusing. Tawakal sudah, makanya waktu itu guru kita ngomong, ente bangun, tawakal sudah, selesai. Ente mulai, nanti jalan-jalan, kalau, ya, kalau tidak ya, dengar. Kalau tidak yang bangun ya berarti harus istirahat dulu. Sebab kalau tawakal, mesti Allah pilihkan yang paling baik. Karena khasbunallah wa ni'mal wakil, karena kita serahkan khasbunah bagiku adalah Allah. Kalau anda tawakal, pasti Allah kirimkan yang paling baik. Tapi kalau anda mencari, anda tidak bisa memilih. Anda bingung sana sini. Akhirnya minta sumbangan saja kadang-kadang apa bohongnya? Anda tidak? Yang penting banyak. masuk rumahnya Pak Haji. Ngasih duitnya sebetulnya cuma 250. 250 ditambah 1.250. Hanya untuk mengangkat di sekolahnya. Pak Haji sebelahnya saja sudah ngasih 1.250. Pak Haji ngaji berapa? Itu ngajari sombong itu ya. Kadang-kadang bohong. Data-data palsu. Masa ini orang fakir saja bisa nyumbang, Pak Haji kok enggak bisa nyumbang. Lah ini kan cara minta sumbangan yang tidak baik dibarengi dengan bohong dan sebagainya. Enggak tawakal. Masjid siapa yang ngurusi? Allah, kita hanya jalankan saja. Kalau ada orang bangun masjid kalau tidak jadi tenang saja. Nanti Allah akan kirim di saat kita kurang tawa. Kalau oleh Allah dikurangi, usaha ya misalnya menyampaikan di sini dibangun masjid, di sini bangun pesantren. Kalau kita menyerahkan kepada Allah, Allah yang menggumandangkan pembangunan ini orang pada dengar dari sana sini. Subhanallah. Dan ini banyak termasuk kitabun nur waktu waktu di Universitas Al-Aqaf itu banyak sering sumbangan-sumbangan di luar dugaan. Bahkan ada sumbangan dari orang yang tidak pernah dikenalnya. Bahkan ada orang pengen nyumbang itu bisa dikatakan kalau nyumbang datang aja. Mestinya kan kurang atap ya. Sudah nyumbang enggak mau ditransfer, datang aja. Suruh datang. Tapi Allah tetap gerakkan hatinya. Setelah datang mestinya kan dia marah, mau nyumbang malah datang ya. Kalau sudah orang begitu udah ikhlas Kalau emang orang tulus nanti bakal datang Setelah datang melihat apa Sudah gak jadi nyumbang saya beresin aja Kan bisa saja begitu Karena hati Allah yang menggerakkan Jadi ini burung Hatinya burung ini perlu nanti Jangan kita kalah dengan burung Habib Ali Al-Jufri mengatakan Kalau ada orang terjun di dunia dakwah Kok masih mikir bingung makan apa Suruh membersihkan hatinya dulu Untuk tawakal Jangan dakwah dulu tidak mungkin dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan membantu dan akan dikirim orang-orang pilihan nanti. Yang di luar dugaannya. Anda pun begitu urusan kerja, Anda berdagang dengan penuh kejujuran baik. Allah akan mengirim orang-orang benar nanti. Yang belanja baik, teman kerjanya baik. Ini semuanya baik, dipilihkan yang baik-baik. Dengan tawakal. Jadi insyaAllah itu yang perlu kita bangun dalam segala hal itu harus tawakal. Tapi tidak boleh tanpa usaha ya. Harus usaha. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin doa tawakal kan sudah ada. Hasbunallah anil maulakil nimal mawalawan imasir. Lo hasbunallah anil wakil. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita terdesak, dalam keadaan kita takut, dalam keadaan ini. Tapi tidak boleh. Sudah tahu di itu ada hari mau lima lepas lalu masuk hasbunallah wa ni'mal Enggak benar itu ya. ya, ya. Astagfirullah, nagnya nebrang jalan enggak toleh-toleh. Itu bunuh diri, enggak benar. Tawakal enggak. Kisah dulu jalannya pelan-pelan. Serahkan kepada Allah. Iql wa tawakkal. Karena bahasa tawakal ini kalau memang dihadirkan tanpa diimbangi dengan usaha bahaya ini. Orang pada nganggur, enggak mau kerja, enggak mau ini, enggak mau itu. Islam mundur lagi kerja Anda punya kemampuan apa teknologi ayo Bagaimana teknologi Islam dengan kemampuan teknologimu membangun Islam bagaimana yang ngerti atom apa? yang bisa cari duit cari duit karena anda punya kelebihan tapi untuk apa untuk Islam banyak Allah memilih orang-orang semacam ini ada orang itu hiburannya di jalan Allah ada orang hiburannya di jalannya syaitan ada jadi mulai pagi sampai sore itu cari duit itu hanya pengen malam minggu nanti mau maksiap ada orang begitu sudah diangan-angan direncanakan jadwal. Ada orang cari duit pagi siang itu hanya pengen membangun ini, nyumbang ini, mengarisi fakir miskin. Ada. Itu adalah pilihan, Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa maka bergembiralah jika Anda dipilih yang baik. Ini ada, nah, jadilah kayak burung itu. Ini ilmunya ilmu burung, jangan kalah dengan burung. Al-Khamis Al-Hamis An-Najibir ini tidak perlu banyak keterangan An-Najibir anhu dira'wahkan dari Sayyidina Jabir An-Nahu Ghazama An Nabi suatu ketika perang bersama Nabi Muhammad Kibala Najin di atas Najat Najat itu satu tempat yang tinggi di Mekah di Arab Sana ada Najat perang Najat fala maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kembali Nabi Muhammad kafala ikut pulang bersama mereka Nabi Muhammad pulang Syaikhina Jabir juga ikut pulang bersama Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. Fadrokat humulqo ilah tu, lalu kami menemukan waktu siang. Qo ilah tu siang bolong. Ada siang, waktu siang. Suasana panas, matahari terik, matahari panas. Fiwal din di sebuah lembah. Kafirin idadi banyak pohon besar berduri. Masuk satu lembah, di situ banyak pohon-pohon gede-gede pohon yang berduri. Atau farrokon nasu. Akhirnya orang pada pisah ya, istirahat cari tempat pindang sendiri satu kesana, satu kesini, satu kesini, satu kesini, pisah-pisah. Diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk istirahat. Yastadhilluna bis-syajari mencari tempat yang lindung di bawah pohon. Berlindung di bawah pohon. Yastadhilluna mencari perlindungan dari panas. Bis-syajari di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah dan Nabi Muhammad turun tahta samuratin di bawah sebuah pohon tertentu. Samurah itu ada jenis pohon. Kemudian, kemudian fa'al lakobiha saifahuh, kemudian pedangnya digantungkan di atas pohonnya itu. Lalu Nabi Muhammad baring. Wa nimna naumatan lalu tertidur. Kami tidur, semuanya tidur ya, menikmati istirahat habis perang. Fa'idha rasulullah yat'una, tiba-tiba setelah itu Nabi Muhammad memanggil. Rupanya tadi ada kejadian, baru Nabi Muhammad memanggil, eh sahabatku sini. Wa'idha indahu a'rabiyun, tak tanya ada satu orang bersama Nabi Muhammad. Inna haa inna hadza orang ini tadi ikhtarat mengambil dengan cepat maju ngerebut alayya seifi ngerebut pedangku pedangnya di pedang rasulah direbut wa ana naimun dan aku tertidur wastai ketika di saat aku terbangun waktu orang, -orang badui orang, orang pegunungan itu mengambil pedang aku terbangun pedang itu sudah wa huwa fiyadihi pedang itu ada di tangannya orang tersebut sultan dalam keadaan terhunus mau dibunuh mau ditusukkan ke Nabi Muhammad lalu qala orang tersebut berkata kepadaku man yamnauka siapa yang bisa menghalangimu mini dari dari aku wahai Muhammad siapa yang menolong Muhammad sekarang mau dibunuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad dengan bahasa tawakalnya kultu aku katakan Allah Allah Allah tiga kali wala muakib huwa jelas dan Nabi Muhammad setelah itu menemukan orang ini dalam hadis yang lain orang itu mendengar Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Allah gemeteran Akhirnya sanggi gemeteran itu, pedang itu jatuh lalu diambil oleh Nabi Muhammad. Ayo siapa yang nolong kamu sekarang? Pasrah dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak menghukumnya. Artinya apa? Dalam keadaan terdesak. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi bukan Nabi Muhammad di tengah-tengah musuh lalu tidur. Enggak, ini kan sudah tempat jauh ya. Dianggap aman, tiba-tiba dalam keadaan terdesak. Kita pun begitu. Dalam keadaan terdesak, kita sudah rapat, amannya apa kita sehati-hati. Tiba-tiba ada sesuatu, serahkan kepada Allah dengan hasbun Allah. Wa Nabi Muhammad ini bukan di tengah-tengah musuh lalu tidur. Bukan itu orang yang cari mati. Pedak digantung, nyantai, karena apa? Aman, sudah jauh dari perjalanan perangnya. Setelah itu kok ada... Orang yang menyusup ingin bunuh Nabi Muhammad. Dilihat semuanya pada jauh. Ada di sana, ada di sini. Nyelunap ini orang. Dekat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertidur. Diambil pedangnya. Lalu mau dihunduskan ke, ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Siapa yang menolongmu? Nabi Muhammad menjawab. Allah. Rupanya di saat seperti itu. Allah benar-benar nolong. Kemeteran orang itu pedang terjatuh. Diambil oleh Nabi Muhammad. Sekarang siapa yang menolongmu? Setelah itu dia pasrah nyerah kepada Nabi Muhammad Maknanya apa dari hadis ini Sama tidak boleh kita ngentengin tetap hati hati ya. Makanya istirahatnya kan menjauh dari medan peperangan dulu Pulang jauh baru istirahat Setelah istirahat ya situ digantungkan pedang biasa Tapi di saat ada apa-apa Jangan hanya kita mengandalkan akal kita saja Tapi pasrah dulu kepada Allah Nanti Allah akan menolong kita Ini urusan macam-macam usaha dan sebagainya anda mau buka toko. Bismillah. Aku niat usaha ya Allah. Dan hasilnya aku serahkan kepadamu. Kalau bangkrut enggak akan nangis jerit-jerit dia. Karena ini menjalankan tugas. Kalau untung pun dia akan bisa mengarahkan untungnya untuk yang baik. Tapi kalau bekerjanya bukan karena tawakal. Dia merasa sudah bisa. Huh. Ini kan atas usaha saya. Suruh melarikan zakat sama sedekah berat. Kan usaha saya. Enak aja orang fakir minta-minta kerja sendiri sana. Karena merasa dirinya itu sudah bisa melakukannya bukan tawakal. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Ini orang kerjanya minta, Tok, coba kerja. Orang kerjanya bisa kaya. Saya itu kerja dari nol, ngerti tak? Dia merasa dari dirinya sendiri. Karena tidak pernah tawakal dalam bekerja. Maka di saat kaya pun tidak manfaat untuk orang lain. Kayanya untuk sendiri. Cina begitu kadang-kadang pelit untuk dirinya sendiri. Makanya pas. Ada orang dibikin hatinya itu gersang. Gersang. Sudah tidak bisa menikmati dunia. Ngumpulin duit, tapi tidak bisa menikmati. Tidak untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Ini ada orang semacam itu. dipas Sampai keluarganya dipas, dicu jatah. Ditumpuk dalam gedung. Mati, ditinggal direbut sama anaknya. Alhamdulillah. Anak -anak ini saja semoga Allah menjaga hati kita sehingga tetap kita menjadi ahli tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tetap usaha Bu ya yang bisa urusan kerja-kerja cari duit-duit yang bisa ngajar-ngajar tetap usaha wajar tapi tetap yang penting kita sertakan makna tawakal di hati kita wallahu wa a'lam bishawab Selanjutnya kita mengajak kepada sesantanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan, namun untuk mempermudah sesantanya tanya jawab ini kami persilahkan tiga penanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tanya mengenai najis tadi terutama bangkai dan kotoran binatang. Apakah ada batasan kecilnya? Karena kadang-kadang kalau di musala kecil atau di terminal itu suka ketemu dengan ada airnya ngamb sedikit, ketemu dengan kotoran cicak atau bangkai cicak atau serangga. Nah itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serku ya yang saya hormati, Saya mau nanya Tentang mengambil barokah Kalau saya perhatikan Saya itu khawatir barangkali Ini saya sendiri Pengertian mengambil barokah itu Meminta kepada tempatnya ada kuburannya atau meminta kepada Allah. Terus kadang-kadang begini seperti misalkan dalam kegiatan Muludan itu ada arak-arakan uh, benda-benda antik, benda-benda kuno. Nah, kadang-kadang masyarakat itu ngambil sapu tangan diusap-usap benda-benda itu yang katanya mengandung eh uh, kesaktian. Apa? Ini? Seperti keris Atau mudah-mudah yang model Yang mengandung kekuatan katanya Saya kira demikian saja Pengertian warahmat ini saya ingin jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya hormati Dan semoga Allah memberikan kesehatan Dan keikhlasan kepada Buya Yang saya ingin bertanyakan yang biasa terjadi di daerah kami tentunya di Cirebon kota kebetulan di sana itu airnya sedikit Bu ya yang saya tanyakan di sana itu ada sebuah bak bak tersebut bisa menampung air sebanyak 300 liter artinya lebih daripada 2 kolah akan tetapi ketika air dalam bak Tiga ayat dalam bak tersebut baru mencapai 200 liter, kurang dari dua gulah, itu dipakai untuk berwutub, bersuci. Lantas air itu menjadi mustakmal. Nah ketika itu dibuka lagi keran, diisi air tersebut bak itu menjadi uh, 250 liter, artinya sudah lebih daripada dua gulah itu sering terjadi hal tersebut nah apakah ketika air tersebut menjadi 250 liter itu bisa untuk bersuci atau tidak itu yang pertama yang kedua ini juga sering terjadi terkala orang mencuci baju di mesin cuci yang pintunya satu Di situ semua pakaian baik pakaian yang kotor atau kotor karena nacis pun juga dijadikan satu setelah itu selesai dicuci apakah pakaian tersebut sudah menjadi suci atau bahkan najis semua nah, baik itu mohon penjelasannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bismillahirrahmanirrahim ada di sebagian tempat Bagaimana kalau kita menemukan bak kecil lalu ada kotoran seperti kotoran jijak? Apakah ada batas-batas tertentu atau ada aturan-aturan tertentu? Kaidahnya adalah umum bahwasanya najis apapun kalau masuk ke air yang sedikit itu jadi najis. Itu kaidah. Pengecualiannya ada, bunyinya begini, ada najis yang dimaafkan. Dimaafkan itu adalah belasan, nanti macam-macam. Ada najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju, ada najis dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di jalan, ada najis dimaafkan di jalan, tidak dimaafkan di air. Insyaallah ini adalah pembahasannya luas. Nanti insyaallah satu-satu. Ada najis yang dimaafkan di air. Najis yang dimaafkan di air itu banyak. Di, di antaranya bangkainya binatang yang tidak punya urat aliran darah. Semut Bangkai semut najis Bangkai lalat najis Bangkai cicak najis Tapi karena ini jenis binatang yang tidak punya aliran darah Kalau ternyata bangkai ini masuk di air Maka ini dimaafkan di air Asalkan masuknya bukan pekerjaan kita Dengan dua syarat ya Bangkai-bangkai ini kalau masuk di air sedikit Tidak merusak air dengan dua syarat Satu Bukan pekerjaan kita Bukan sengaja kita yang nyeburin Dua Tidak berubah karena barang tersebut Kalau lalat buahnya lalu dicus Ya jadi najis Tapi kalau lalat nyebur baru diangkat ya enggak Ya Dicus berubah kan karena najis bangkai nggak boleh tapi kalau lalat banyak banyak, banyak tapi tidak sampai dianjurin bak lalat plus semut di kopi ini kopi kesayangan ya sayang nggak ya, dibinu-binu mau sambil disesep nggak apa-apa saking pelitnya orang ini gula mahal ya nggak apa-apa asalkan nah, jangan dipinu. ditelen itu nah, saja itu Dimaafkan Maafkan di air ujian Tapi ujian kalau bapak-bapak ibu ini Sholat ngantongin cicak Mati Atau ngantongin apa? lalat Ula Gak sah sholatnya Karena, Karena itu jenis najis, jenis najis yang hanya dimaafkan di air Gak dimaafkan di baju Ada lagi Najis yang dimaafkan di air Kotoran Binatang yang enggak bisa diatur rumahnya cicak dan tikus rumah cicak dan tikus di tempat mainnya cicak di mana ya di mana tapi di tempat yang tidak bisa dijaga misalnya kolam kalau kolam tuh biasanya kan dingin cicak senang di situ ya kalau ada Cicak membuang kotoran di tempat itu, itu dimaafkan. Karena Cicak gak bisa biar ditulis, dilarang Cicak buang air di sini, tetap buang air di situ, Cicak. Karena Cicak gak ngerti. Jadi itu dimaafkan, biarpun air sedikit kok ada kotorannya Cicak, dimaafkan. Tapi kalau tempat kotoran Cicak di gelas minum kita, itu lain cerita. Aneh bener Cicak buang air di situ. Karena gak umum ya. Jadi kalau di tempatnya Cicak tempatnya tikus tempat kau ada kotorannya jatuh ke bawah itu dimaafkan ya, jelas ya jadi nggak ya. ya. usah pusing ya. ya Allah ada kotoran cicak cica. sudah, sudah di kota pam yang macet cica, cica, cica. Pemda, cica, cica, cica. pemda anda segera meresin misalnya enggak usah unek-unek sama pemda sholat aja yang Nah ini misal selesai nanti jadi itu dimaafkan tapi ya di tempatnya di air yang memang umumnya susah, susah untuk dijaga dari kotoran tersebut. Jadi enggak apa-apa. Dimaafkan. Tapi bukan urusan kesengajaan kita, enggak boleh, Nak. Tolong carikan kotoran cicak masukin ke kolam. Enggak boleh begitu. Ya, memang itu cicak sendiri yang buang di situ. Cicak sendiri yang membuang di situ. Jadi itu dimaafkan. Enggak usah susah-susah. Susah tapi dengan syarat Jadi, tidak, tidak berubah ya Dan kalau terlalu banyak kotoran cicaknya ya. berubah ya Jicak, lain syaratnya sama, bukan Kukang kita yang memasukkannya yang kalau Kalo untuk yang itu lain, ada tiga syaratnya di tempat yang susah yang untuk dijaga, rupanya, satu yang kedua, bukan kita yang meletakkannya, meletakkannya. yang ketiga yang tidak berubah yang pernah belajar Fatul Mu'in, ini semua ada hanya mungkin tidak dirinci, satu dua tiganya kayak yang kami sebutkan Balik ke kefotomuin ada ya, ya, ya, ya. di kafotomuin bukan cicak, cicak. fakroh tikus, wirok, ya, ya, ya, ya. wirok nakal, buang terlalu di situ ya Allah kotoran. Asalkan tidak sampai berubah dan bukan kita yang meletakkannya maka itu dimaafkan. Itu adalah batasan batasannya. Nanti ada yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Masalnya kita punya jerawat berdarah atau bisul. Bisul kan setelah dimencet berdarah kan Kalau kita pakai baju Pasti darahnya nempel di baju ya Itu dimaafkan di baju yang nempel saja dimaefkan, Dimaafkan di bagian itu Tapi kalau ini Darah pindah ke kolak Ke air itu jadi najis airnya Sebab ini hanya dimaafkan di baju saja ada najis yang dimaafkan di jalan ibu hidup di kota, misalnya gangnya sempit, ibu gak punya jalan kecuali itu jalan, satu gang kecil, sana tutup-tutup jalan itu. Sudah begitu banyak orang menyara kambing dan ayam. Kalau sudah musim hujan, mesti turun kotorannya itu. Maka di saat itu dimaafkan ibu kalau lewat ke situ, kok bajunya kena kotoran itu. Dimaafkan. dimaafkan. Tapi yang masuk akal, kotoran dimaafkan jika kotoran itu berada di ujung-ujung baju. Tapi kalau di jidat kita, orang jungkir balik itu. Jadi disebutkan daily tiap di ekornya baju. Ini dibahas oleh semaluk ulama. Nah, ini ada dimaafkan di baju bagian ujung saja, tidak dimaafkan yang lainnya. Jadi ini banyak ya masalah. Namanya makfuat najis-najis yang dimaafkan. Bu, ini semua madhab imam syafi'i. Kita gak nyebut yang lainnya kecuali kita sebutkan. Jadi kalau kita lagi nerangkan fikih, kok gak disebut madhabnya berarti madhab imam syafi'i. Kalau kita menyebut madhab lain, kita disebut. Ini menurut madhab malik, menurut madhab begini. Selesai. Di dalam kitab fatulun ini banyak disebut. Lah, masalah ngambil barokah, ini... Minta kepada Allah, keris-keris ya. ya. Barakah itu semuanya dari Allah. Ziyadahil khair. Sebetulnya masalahnya kita memberi, mengambil contoh saja. Kenapa Sahabat Nabi? Barakah semuanya dari Allah. Ada orang mengatakan, enggak boleh mengambil barakah dari kiai, sebab barakah kan dari Allah ini kalimat yang paling berbahaya coba renungi barokah yang memberi hanya Allah kiai nggak bisa baik tapi kok ada orang ngambil barokah dari Rasulullah itu kan nabi lain tanya aja Nabi bisa ngasih barokah atau enggak enggak juga kan sama ini kadang-kadang mereka itu karena hawa nafsu kejebak mereka itu enggak boleh ngambil barokah di orang karena orang kan manusia manusia bukan tuhan gak bisa memberi barokah hanya dari allah laka ada orang ambil barokah dari rasulullah barokah yang memberi allah tapi lewat siapa lewat orang-orang yang dicintai oleh allah subhanahu wa taala bukan lewat keris abalik keris yang keris projo sama cilundri kiai Cepret ya tau nggak cilundri kiai ceprek ceritanya ken dedes sih yang diperputarkan oleh ken arok dengan siapa itu mau cerita bu, ya? <laughs> kalau cerita begitu kita dulu pernah mengumpulkan gitu. <laughs> Jadi ada. Jadi kenarok itu merebutkan dedes ya. Itu pembunuhannya molekan arok terbunuh dan yang membuat kris terbunuh ini krisnya namanya Cundrik Kiai Cepret ya. Lah ya, ya. kalau sampai Slundrik Kiai Cepret itu nanti diambil barokah, barokah model lampah. Kalau bekasnya kiai, iya bajunya kiai, bajunya ulama, empat sujudnya, sajadahnya, jubahnya, jasnya, ini mak ada barokah, karena ada makna mahabbah, makna cinta itu nanti. Kalau keris, gongnya orang yang nggak sujud, gong bah prada, di blitar sana ada. Kalau sudah disiram itu, ibu luar biasa. Orang yang pengen kawin punya anak jungkir balik di situ mau apa itu? Disiram piyut, jungkir balik bawa air kotor itu ya? bahwa keminum barokah. Barokah model apa itu? Enggak. Barokah itu dari kesolehan. Dari kebaikan. Dan semua ahli iman ngerti. Biasanya yang ambil barokah asal itu enggak ngerti ya. Tadi kan sudah kita sebut, ada penjahat kalau mati ada orang yang ambil barokah di tempatnya? Enggak ada. Solong saya beri satu bajunya penjahat besar itu saya ingin ambil barokahnya. Orang gila itu. Jadi barokah itu karena kesolehan Bukan melalui alat-alat keris dan sebagainya Kalau sudah ikat berbeda Kalau itu senjatanya orang soleh Tapi jangan diyakini ada penghuninya Aduh ini ada yang jaga Ada jalan sendiri Berantem sendiri oh, Ini kan ulahnya Kiai bohongnya Ada Kiai pernah cerita Aduh cerita ke kita Saya itu dititipi sama orang Titipi apa? Keris dua keris berantem melulu Saya terganggu betul Dan gak ada orang yang kuat megang keris itu saya paling seneng dulu tuh waktu muda. Yang sudah tua bu ya. Paling, paling seneng kalau ada begitu langsung kita apa Kiai kalau memang ada kris itu dititipin saya saya pengen lihat kris berantem. Apa jawabnya? Oh sudah diambil semua ya, orang. orang. <laughs> Bohong ya. ya. Kalau sudah ditantang diambil orang. Kalau kita diem saja terus kris itu nanti biasa itu dukun. Kita pengin kan asik ada kris berantem ya? Wah ini tonton yang gratis ini mana itu? sudah buka lo bu aneh-aneh kita pengin lihat. Kalau ada kris berantem saya pengin beli itu. Berhantu, itu hanya untuk menanamkan kita percaya kepada yang aneh-aneh. Kalau emang ada, itu adalah kekuatan-kekuatan setan, kekuatan, -kekuatan, kekuatan sihir. Tapi kita lihat izul fikar, bedangnya siapa? Sayyidina? Ali ada. Itu adalah mengambil barokahnya orang soleh. Rambutnya Rasulullah, kisah Ka'bah. apa kiswah kiswah Ka'bah kain ka'bah, itu ada barokah karena pernah nempel di tempat yang pernah ditempeli Nabi Muhammad, ini adalah makna-makna kemuliaan, tapi jangan batu bawa batu Mekah loh ya barokah, ini ada larangan ya khusus batu Mekah, dilarang dibawa pulang karena batu haram tidak boleh, wajib kita mengirim lagi ke sana tapi gara-gara barokah, nanti membawa batu ke pesawatnya bingung bawa batu memang di sini, kalau orang 2 juta membawa batu satu-satu dari Mekah, bisa buat pesantren itu ya dengan batu Mekah, jadi enggak, bukan batu-batu bukan tanah itu, ini saja insya Allah kemudian masalah di apa itu kata dia, tulisannya itu bingung Hah? Oh, di kota ya di kota airnya sedikit bagaimana kalau di kota air sedikit kemudian begini ada solusi bu ya Imam Al-Ghazali itu orang besar, orang hebat bukunya dibaca di mana mana siapa, siapa yang tidak, tidak kenal Eh Ya'ulimuddin siapa, siapa yang tidak kenal Kitab Bidayatul Hidayah di dalam urusan air Imam Al-Ghazali itu mirip dengan Imam Malik kalau memang keadaan ibu para bapak terdesak artinya dalam keadaan repot air memang betul-betul sedikit jangan pusing tapi minta air banyak atau sedikit bu di rumah kita banyak, sudah Alhamdulillah Kalau ternyata kebetulan di kota kok sedikit puh, Para bapak jangan mikir air itu banyak atau sedikit Jangan dipikir dua kola itu Dua kola itu hanya madhabnya Imam Syafi'i Bahkan ulama madhab Syafi'i Kayak Imam Ghazali sudah tidak mikir Air biarpun sedikit sudah boleh dipakai apa saja Kalau kejatuhan najis tidak berubah Asalkan eh, najis asalkan tidak berubah Ini ada yang diambil para ulama Sebagian ulama madhab Syafi'i Ini fatwa lemah tapi bisa dihadirkan di kota jangan seksa orang awam itu sampai gak sholat gara-gara kiyainya kaku masa setiap mau sholat saya harus minta ke tetangga tetangga juga gak punya kan ribut terus tak taunya ke masjid kampung, kota, masjid juga habis terus gimana, akhirnya gak sholat gara-gara ini. dipermudah, sudahlah jangan mikir air dua kolah, air sedikit pakai wudhu gak apa-apa, gak ada istilah mustakmal Selesai. kecuali airnya sudah jadi air kopi sama susu, itu saja sudah kejatuhan najis gak berubah, pakai lagi Al-maula netchi air enggak akan merubah Tapi kapan ini? Dalam keadaan terdesak. Kalau ibu airnya melundak kayak begini, bisa dihabiskan oleh Allah nanti. Dikurangi nanti ya. Airnya banyak disyukurin wajar yang wudu yang benar buduknya Tapi di saat air sedikit ambil pendapat ini karena Anda dalam keadaan terdesak. Ambil matan Imam Malik. Kalau tidak mau matan Malik, pendapatnya Imam Ghazali rahimallahu taala jadi jangan mikir sedikit banyak air sedikit kejatuhan kotoran ya tetap saja suci asalkan tidak berubah itu yang diambil sebagian ulama madhab syafi'i yang sesuai dengan madhab malik intinya jangan dipersusah sebab banyak disot di, di, di kota ini ini ada yang cerita. Di daerah kota banyak gak sholat, ngodoknya di masjid taqwa, kenapa? Karena tidak ada air, baru bisa keluar dari rumah nanti jam 9 atau 10 mampir di masjid taqwa ngodok sholat subuh. Nah ini kan aneh, memangnya gak ada air, air sedikit, memang air sedikit mah Bisa, orang wudhu itu cukup satu gelas karena kurang ilmu maka banyak orang kurang sempurna ibadahnya. Makanya betul kalau ibadahnya orang alim itu satu ibadahnya orang alim kayak seratus kali orang enggak punya ilmu. Enak orang alim bisa niatnya banyak. Dikit imam amalan pahalanya gede. Makanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul ilma darajat. Allah mengangkat ahli ilmu karena kalau mengamalkan ilmu pinter. Maka terus kita mencari ilmu agar amal kita semakin banyak. Nah, kalau ada air sedikit misalnya sudah musta'mal dengan syarat-syaratnya. Barangkali yang disebutkan oleh Ustaz Horazi itu bahasanya ada air. Sudah mustakmal dengan ketentuan mustakmal yang kita sebutkan. Sebab tidak semua air mustakmal kan. Air biarpun sedikit kalau kita watek buduk kan gak jadi mustakmal. Yang mustakmal kan hanya yang jatuh di sini. Masih ingat ya. Yang terpisah saja. Kalau anggap saja ini air. Kok idahnya begini. Air mustakmal itu airnya sedikit. Kalau misalnya ada orang ngumpulin air mustakmal. Setelah itu air mustakmal dikumpulkan kok sampai dua kolah. Nggak jadi mustakmal lagi itu. Karena syarat yang mustakmal satu airnya sedikit, dua sudah dipakai untuk yang fardu, ketiga terpisah dari anggota. Kalau memang air ini terpisah dari anggota, dipakai fardu, tapi kok lebih dari dua kolah? tidak disebut sebagai air mustakmal lagi, misalnya air sedikit aduh ditandain yang dari dagu tandain, tandain, tandain, ngumpul berapa? 213 liter maka saat itu langsung boleh dipakai untuk wuduk lagi jadi dengan diperbanyak, maka saat itu menjadi air jangankan air mustakmal, air yang kena najis kita punya air kena najis 15 liter iya kan? kalau pakai wuduk boleh enggak? Enggak boleh karena air muta najis ya Kita punya air satu lagi Berapa tadi? Berapa liter? 15 liter Kita punya air satu lagi 200 liter Suci Amustakmal 200 liter mustakmal 15 liter air kena Najis Bisa enggak dua-duanya dipakai Yang 15 liter kena najis Enggak bisa dipakai yang 200 liter mustakmal Gak bisa dipakai juga Tatanya digabungin jadi satu biur Berarti berapa? 215 215 itu air banyak atau air sedikit? Kalau ternyata tidak ada perubahan warnanya Ini boleh dipakai muduk Biarpun kecampuran air najis Sebab air najis itu kalau banyak Air mutan najis Kalau banyak asalkan tidak berubah Tidak najis Pakai muduk sah Cuman itu orang iseng ya dan, dan gak pernah, pernah ada. ada sampai, sampai itu contoh, contoh tidak pernah ada, ada. Dan, dan tidak dianjurkan hal-hal yang semacam itu kemudian ada pertanyaan solawat nariyah apa kuncinya sampai segitunya Maksudnya apa ya? Apa kira-kira maksudnya? Kena apa kuncinya sholat nariah sampai segitunya? Aduh duh, masyaAllah mohon maaf, pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana dengan ziarah kubur ke sunan wali-wali, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Yang boleh dilakukan anda ziarah, ambil pelajaran, bahawa anda bakal mati sambil berdoa, semoga bisa khusunul khotimah beliau, nyusul beliau. Kemudian bertawasul, minta kepada Allah dengan membawa kebesaran para wali. Bukan minta kepada wali, loh ya kalau minta kepada wali tidak dapat. Minta ya Allah, mudahkan urusan rizkiku. Dengan kemuliaan wali ini Namanya Tawasul Al-Fatihah Begitu sama Jadi begitu Jadi Tawasul Boleh Tawasul dengan para wali Bukan minta Wahai wali beri aku ini Ini yang enggak benar ya Jadi Tawasul Dan itu mudah dikabul Ke kubur Nabi Muhammad Tawasul Allah min Anni atawajahu ilaika Ya Allah Aku menghadap kepadamu Ya Allah Binabiyika Nabi Rahmati Dengan membawa Nabi Muhammad ya Di bawah orang-orang mulia Seperti Nabi Muhammad Seperti para waliullah Waliullah di makam Sunan Gunung Jati banyak sedekah yang kesannya dipaksakan. Bagaimana hukumnya? Enggak, sedekah nggak dipaksakan. Kalau ada urusan preman itu adalah bukan urusan Islam itu ya. Islam dilarang memaksa dalam sedekah. enggak ada. Bahkan kalau perlu tidak dipaksa, dikasih kalau orang memaksa dalam sedekah. Kadang-kadang dia itu adalah tidak benar. Di sebuah tempat, tidak tahu di Gunung Jati atau apa. Jadi ada tangannya itu ditumpang di atas kotaknya, semestinya duit masuk ke kotak, masuk tangannya katanya dia memasukkan dia dimasukkan dan kalau ada orang berbuat jahat di tempat yang mulia semacam itu, kejahatannya lebih fasek, hatinya semakin keras, sholat Sul susah, coba buktikan kalau ada orang berbuat jahat di tempat mulia, di pesantren di tempat-tempat seperti tempatnya para waliullah begitu, lihat fasek susah, sholat, ibadah susah na'utubillah, semoga Allah menjaga kita semua Apakah setiap rokaat wajib membaca fatihah? Iya. Ada tiga ya. Orang sholat masalah fatihah itu ada tiga model orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum, satu jadi sholat sendiri ya. Kalau orang sholat sendiri mutlak, fatihah harus dibaca. Enggak bisa ditawar. Kalau enggak baca fatihah, enggak sah sholatnya. Yang kedua, orang jadi imam mutlak, wajib membaca fatihah. Kalau enggak baca fatihah, enggak sah sholatnya. Makmum ada dua macamnya makmum yang sempat berdiri sama imam waktunya cukup untuk membaca Fatihah wajib membaca Fatihah. Misalnya ada imam, misalnya Ustaz Akhrozi jadi imam. Kami nyusul di belakangnya. Asalkan kami sempat menemukan berdirinya imam itu cukup untuk baca Fatihah, wajib saya baca fa fathihah tapi saya baru Allah wabar takbir setor rozi ruku maka fathihah nggak wajib langsung ruku dapat satu rukaat jadi kalau kita sempat menemui berdirinya imam kita baca fathihah kalau enggak cukup ya secukupnya misalnya baru Alamin imam ruku ikut ruku asalkan berdirinya ini cukup untuk baca fathihah wajib kita baca fathihah Selesai. Ya? Ya, ya, ya. Itu menurut matab kita Imam Syafi'i Raudiallahu Dan juga itu yang dikokokkan dalam matab Imam Malik dan matab Imam Ahmad, matab Abu Hanifah lain. Tak fathehan pun adalah sah. Tapi harus baca ayat yang lainnya. Tapi dosa itu adalah masalah matab lain bukan urusan kita. Apakah solat yang tidak memenuhi rukun hukum solatnya sah? Tidak sah. Tidak memenuhikin tidak sah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tetap rukun didatangkan tapi diganti nanti Insya Allah masuk bab solat ya solat itu digampangkan rukun solat itu gampang ya batihah tasyahud rukun kholi ya. ada rukun kolbi ada rukun fi'li jadi kalau pakai nggak pakai rukun nggak sah bagi orang yang mampu tidak pakai syarat nggak sah bagi orang yang mampu tapi kalau tidak mampu misalnya syaratnya akan harus berdiri tapi ini orang sudah sepuh duduk sah jadi ada nanti insya Allah dibahas ini, pasto. Jadi pasto, kalau tidak iya, memenuhi rukun dan syaratnya dalam keadaan dia mampu melakukannya, maka sholatnya, sholatnya tidak sah. sah. Tapi bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena satu hal, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak apal fatihah, mungkin tidak mengerti tasyahud, maka saat itu diganti dengan pikir yang lainnya, jadi sah. Jadi kalau bagi orang yang mampu tidak sah, tapi yang tidak mampu sah. Hukumnya bersuci dengan air kelapa. Air kelapa itu bukan air yang sesungguhnya ya. Air kelapa bukan sus. Biarpun itu satu drum air kelapa nggak bisa dipakai butuh dibikin es tegernya aja sudah. Ya. Dan lebih susah cari air kelapa. Enak cari air asli pak air kelapa sih. Ya udah, nggak usah bikin cari air kelapa. Kalau nggak seneng air kelapa kirim ke sini. Cak ya, diminum sama jamaah nanti ya. Air kelapa tambah susah ya jadi tidak usah wuduk dengan air kelapa sudah begitu lengket Enggak. jadi air yang asli bukan itu air yang turun dari langit keluar dari bumi dalam warna apapun biarpun warnanya susu ada hujan susu, wuduk pakai hujan susu di Cirebon ada sumber mata air kopi boleh pakai wuduk kayak kopi itu bukan kopi yang sesungguhnya sebab di dalam gak ada orang bikin kopi lalu sampai muncrat begitu Membasuh pertama ketika membasuh selain wajah seperti membasuh tangan, kaki, apakah air menjadi mustamal? Sama, pokoknya basuhan pertama dari wajah, tangan, kepala, kaki, basuhan yang pertama itu yang terpisah dari airnya, itulah yang mustamal. Kalau air itu sedikit, itu sama kok idahnya tidak beda. Air mustakmal, kalau air sedikit, jadi yang, yang ngucur yang ngetes, yang ngetes, ngetes di tangan, ngetes yang ngetes, ngetes di kaki, itu, itu adalah air mustakmal. mustakmal. Kalau air yang ada di bak, gak jadi mustakmal itu. Kita ngambil air di bak dengan tangan kita untuk utuh, airnya sedikit, gak jadi mustakmal. Ini termasuk orang yang sering salah paham dalam bab ini. Oh, habis waktunya. Mohon maaf, satu aja ini. Yang satu pertanyaan Bagaimana Hukumnya Jika seorang sedang sholat Wanita mengeluarkan keputian Apakah keputian itu najis Bolehkah kita memperbaharui sholat Apakah ada bacaan yang dihancurkan untuk wanita yang sedang haid Baik Masalah keputiannya Pertama Najis tidaknya keputian Tolong ini perhatikan bagi kau putri Dan para bapak-bapak yang punya keluarga harus tahu barangkali keluarganya tidak putus. Keputian itu artinya rutubatul faraj atau basah yang ada di dalam kemaluan seorang wanita. Jadi mohon maaf di majelis mulia. Jadi kemaluan itu dibagi 3 bagian, bagian depan, tengah, belakang. Mohon maaf ya. Bagian paling depan itu adalah bagian yang mohon maaf yang terlihat di saat buang air dan jongkok, yang terlihat terbuka di saat ia jongkok dan buang air. Itu cairan yang atau basah-basah yang ada di tempat itu mutlak suci Jadi mohon maaf jika ada seorang wanita Tiba-tiba di celana dalamnya basah Jika itu keluar dari bagian yang luar Itu tidak beda dengan basahnya mata ini Bagian yang paling depan Yang terbuka di saat wakti lagi jongkok Itu masih ada bagian terbuka Itu masih ada bagian yang basah Dan basahnya itu seperti air ludah suci Jelas itu ya Jadi keluarnya basah dari situ itu suci Yang kedua adalah mohon maaf Agak ke dalamnya Kedalam bagaimana sepanjang wilayah, mohon maaf, ini majelis mulia untuk menjelaskan hal yang demikian. Kami anjurkan kepada Ustadz dan Kiai, kalau sudah bercerita yang hal-hal semacam ini, majelis itu wibawanya diangkat. Kita tidak ingin ada gerger -ger ketawa dan sebagainya untuk hal ini. Ketawa yang wajar untuk yang lainnya, tapi untuk sebegini harus dijaga. Sebab barokah akan dicabut kalau sudah jadi omongan jorok. Bagian yang kedua adalah bagian yang bisa dijangkau oleh kemaluan suaminya seandainya lagi digauli. Sepanjang panjang mana sih? Berapa senti panjang itu panjangnya? panjangnya? Wilayah itu juga ada mata airnya itu. Mohon maaf kalau misalnya ada seorang perempuan memasukkan jemarinya ke dalam, itu kan basah. Nah, basah-basahan yang ada di ritis itu ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan suci, sebagian mengatakan najis. Paling enak kita hadirkan itu juga termasuk kita anggap suci. Mohon maaf kalau ada misalnya seseorang masukkan jarinya ke dalam, kemudian dikeluarkan kok basah. Itu adalah suci. Dan mohon maaf jika seorang suami menggauli istrinya. Kemudian setelah itu mohon maaf di kemaluannya ada basah kok kena sarung. Sarungnya suci. Karena masih di wilayah itu. Lebih dari itu ke belakang. Kalau ada cairan keluar dari situ itu mutlak najis. Ini kok idahnya dulu difahami ya? Depan, tengah, belakang. Depan dan tengah masih suci. Dan keputian itu muncul dari mana? Ada yang muncul dari dalam, ada yang muncul dari tengah. Umumnya dari mana? Kita sempat bertanya kepada ahlinya dari medis, umumnya dari tengah ini karena kotor, mohon maaf, kotor bakteri. Biasanya karena wanita ini adalah jorok. Jorok ya atau waswas? -was. Sampai kalau buang air apa tuh sampai mohon maaf Sampai dibersihkan dengan sabun Sampai sabun mohon maaf sampai jari dimasukkan ke dalam Tangan ini kalau ada sabunnya Sabun yang kotoran Masuk ke dalam, nempel di bagian dalam Setelah itu tidak bisa dijangkau lagi Ketinggalan di situ akhirnya kotor Jadi bakteri Jadi kalau membersihkan tidak usah sampai dimasukkan ke dalam Cukup bagian luar saja Dengan perut cemari ini sudah bersih Tidak usah was-was yang kena was-was sampai dimasukkan ke dalam Akhirnya tertinggal kotorannya Makanya keputian Belum lagi yang dimakan ciki-ciki Atau kimia-kimia itu ya Kalau sudah yang dimakan kimia-kimia itu Aduh dikit-dikit keputian, keputian Keputian Masya Allah ya. Selesai ya Jadi itu masalah Keputian Najis tidaknya seperti itu Jadi keputian umumnya dari dalam dari tengah. Kalau umumnya dari tengah kalau ada orang keluar keputihan, maka tidak najis. Di celananya ada keputihan, tidak najis. Cuman, batal tidak sholat, itu masuk bab nanti membatalkan budu. Yang membatalkan budu itu, jika ada sesuatu keluar dari jalur depan atau jalur belakang, biarpun itu intan permata. Nah, apalagi keputihan. Berarti batal budu enggak kalau keputihan? Dari tengah itu? ba Batal, intan saja batal kok, apalagi keputian. Kalau masalah batal, batal. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Sholatnya batal, karena dia batal wudhu Kalau masalah najis lain, gak usah dicuci, gak apa-apa, tapi jorok. Nah ini selesai ya? Jelas masalah seperti itu. Kemudian, apakah ada memperbaharui sholat? Gak ada memperbaharui sholat. Kalau memperbaharui, memperbaharui wudhu, ada Orang punya wuduk, wuduk lagi Kalau memperbaharui sholat tidak ada Yang ada mengulang sholat dengan berjamaah Misalnya para bapak sholat sendirian Ke masjid kalau ada sholat berjamaah Lakukan sholat berjamaah Syarat yang mengulang sholat, yang kedua berjamaah itu boleh Biarpun yang pertama jamaah Mengulang jamaah boleh Yang tidak boleh awal jamaah Mengulang dengan sendiri, tidak boleh Apalagi untuk nolong para bapak-bapak yang soleh, rajin sholat di masjid, istrinya suruh ngelahirin terus di rumah. Itu kasihan. Ya, ya, ya. Jangan, ya, ya. jangan sampai gak pernah ngerasain sholat jamaah. Tolong para bapak habis sholat di masjid pulang ke rumah. Ma yuk tak temeni. Nah ini boleh mengulang sholat untuk nolong orang. Hadis diriwatkan oleh Imam Tirmidi. Biarpun istrinya lama, sabar. ya. Katanya suami sayang, istrinya pengen masuk surga, suruh ngelahirin. Terus gak pernah diajak sholat bersama. Ya. Ditemani Masya Allah salat. Ayo mah iya isu, isu suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Suaminya mengulang salat yang kedua dengan berjamaah. Ini termasuk adalah suatu hal yang baik yang sering didupakan oleh para ustaz. Ustaznya lupa apalagi orang lain ya. Wallahu aalam bisawab, insyaallah kita amalkan ya. Nolong ya, jangan sampai istrinya di rumah enggak pernah ngerasain jamaah dan sebagainya. Apakah bacaan yang dianjurkan untuk wanita sedang haid, zikir yang banyak sudah lah. Kalau punya kebiasaan bangun malam, tetap bangun malam. Jangan libur total, sudah tidak sholat, tidak pernah bangun malam. Tolong bangun malam. Kalau tidak sholat tahajud, membaca sholawat. Minta kepada Allah. Sebab Allah itu menjanjikan akan mengkabul doa orang yang bangun malam. Bukan orang yang sholat saja. Bangun malam itu. Di tengah malam, minta kepada Allah. Akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan dikasih oleh Allah. Baca sholawat yang banyak. berzikir, bantu bikinin kopi orang yang laki sholat. Itu kerjaannya itu adalah amal yang baik, jaga lidah ya agar jarang menjunjing, sebab kalau sudah hat itu, orang pada sholat, dia sambil petan cari kutu ngunjing tetangga habis, itu sudah tidak sholat tidak ibadah, ngunjing penyakit ini saja, mari kita tutup, mohon maaf masih banyak yang belum kebaca, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad, Allahumma rhamna wa la tu'adhibna, wangsurna wa la tahdulna wa afina wa la tuhinna, wa athirna tuhthir alayna inna ka ala kulli sya'ngadhir Allahumma ya Allah berkailah hati kami ya Allah. Berkailah keluarga kami Allah. Berkailah istri-istri kami Allah. Berkailah suami kami Allah. Berkailah anak-anak kami Allah. Berkailah usaha kami Allah. Berkailah masjid kami Allah. Berkailah pesantren kami. Berkailah rumah kami. Berkailah jalan-jalan kami. Berkailah sawah-sawah kami, Ya Allah. Berkailah toko-toko kami. Berkailah pasar-pasar kami, Allah. Berkailah kantor-kantor kami, Ya Allah. Berkailah kendaraan-kendaraan kami, ya kami, Ya Allah. Berkailah semua yang Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah, Ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, Ya Allah. Berikan kepada kami hati yang khusyuk, Ya Allah. Berikan kepada kami hati yang khusyuk, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat. Bersihkan hati kami dari kedengkian, Ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, Ya Allah. Jika ada orang memusuhi kami, menyakiti kami, Ya Allah. Berikan hati kami kelegaan, Ya Allah. Dan ampuni orang-orang tersebut, Ya Allah. Berikan kesadaran kepada orang tersebut, Ya Allah. Jangan sampai ada orang masuk neraka, Ya Allah karena gara mereka berbuat aniaya kepada kami ya Allah Ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan dalam amal ya Allah Jangan sampai apa yang kami lakukan ini ya Allah Dari menghadiri pengajian, mengadakan pengajian, sedekah, infak dan lain sebagainya Jangan sampai itu semua tidak bisa kami lihat kelak di surga ya Allah Tidak bisa kami lihat kelak di akhirat ya Allah Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan Dan berikan kepada semua yang pernah membantu kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, mereka butuh itu semua. Mereka butuh ketulusan, keikhlasan ya Allah. Mereka tidak butuh imbalan di dunia ya Allah. Mereka butuh keikhlasan ya Allah. Maka berikan kepada mereka keikhlasan agar amal baik yang mereka lakukan bisa mereka lihat. Dan berkailah kehidupan mereka, lipatkan, dan apa yang telah mereka berikan untuk jalanmu ini ya Allah. Dan jauhkan kami dari sombong ya Allah. Jangan sampai kami sombong dengan ilmu kami ya Allah. Jauhkan kami dari sombong dengan harta kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari sombong dengan pangkat kami, Ya Allah. Jauhkan, jauhkan, Ya Allah. Kami takut dengan kesombongan ini, Ya Allah. Hanya engkau yang mampu menghilangkan kesombongan dari hati kami, Ya Allah. Berikan hati kami kasih sayang dan cinta sehingga kami bisa mencintai dan berkasih sayang kepada sesama kami, Ya Allah. Jadikanlah kami para suami semakin hari semakin mencintai istri-istri kami. Para istri semakin hari mencintai suami mereka, Ya Allah yang belum menikah, kirimkan kepada mereka orang-orang yang engkau muliakan yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami anak-anak yang soleh-soleha, ya Allah ya Allah mudahkanlah kami untuk menjalankan amanat pesantren ini Allah kami semua, Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir adalah pengemban amanat pesantren ini. Majlis ini, Ya Allah, jadikan kami semua sebab menjadikan makmurnya masjid ini, makmurnya pesantren ini. Dan jadikanlah kami rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Mudahkanlah kami untuk membangun pesantren ini. Mudahkanlah kami untuk memperlebar tanah kak, tempat ini, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami mengadu, Ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus, Ya Allah. Jangan kirimkan orang yang tidak baik, ya kirimkan kepada kami orang yang kau pilih ya Allah dan lapangkan hati orang-orang yang berada sekitar kami ya Allah yang mempunyai tanah di kiri kanan kami lapangkan hati mereka sehingga dari yang tidak ingin menjual jadi ingin menjual dan ada keinginan untuk bergabung dalam kemuliaan ini ya Allah hanya engkau yang bisa menggerakkan hati mereka ya Allah hanya-hanya kepadamu kami mengadu ya Allah muliakan semua yang ada di tempat ini keluarga kami tetangga-tetangga kami Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit ya Allah sembuhkan jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah ya Allah anak-anak kami yang lagi melaksanakan ujian berikan keberkahan ilmu dan manfaat ya Allah kemudahan ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menjaga stasiun radio ini, Ya Allah Dan berikan kepada kami, Ya Allah, kemudahan untuk menghadirkan stasiun televisi, ya Allah Hanya kepadamu kami mengadu, Ya Allah Jika kemudahan engkau berikan, tidak ada yang susah bagi kami Dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat Dalam ketaatan serta sehat walafiat, Ya Ya Allah dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Ya Allah. Iman. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhiratih hasanah. Wa kina adab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Rahmatullahi walulilin. Amin. Ya robbal alamin. Ibu, pengumuman ada 107.9 FM. Diikuti Ibu Atau wadi FM 101.6. Atau malam Jumat Serbuan TV. Atau hadir pengajian ini. insyaAllah Atau Masjid At-Taqwa. Atau Masjid Meru malam Senin malam Ahad. Ini saja. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.